p Ada k n i e l selamat siang, silakan Pak. Ya, lucu banget ya. Gayus a j a yang ratusan m aja bisa cuma tiga setengah tahun, ini maksimal cuma tujuh tahun, yang menera aja itu cuma sepuluh ribu, i t u aja deh.、Eh, eh. y a terima kasih pada k n i e l Pak Wisnu, silakan. Oke, ini pengambilan kita ini kresi, Pak. Gila ini, ya kan? Kotor banyak sekali sih di Azili. パジャリンスリパニャーニャーサブロリブ、ボジャーでアディリサペッ n ジュタウン。バテマナ、カジュアンディアダ、イニアダワ、コンタイトルジェン、ポマリンダホント、マリリカン、イー n ュウィン、シファニャーカウン、イーシュウィン、シファニャー、パニャー、イニアアント、マノトゥピ、ポマリンダ、コンタイトルジェン、ホント、ギラン、イシュウィン、アダ、アテレクト。 Uh, terima kasih, saya kira perbuatan mencuri kalau benar terbukti secara hukum memang harus ada tidaknya peringatan ya, walaupun、uh, termasuk di bawah umur, karena kalau tidak ada sanksinya itu akan dilakukan lagi, tapi tidak, saya tidak setuju kalau sampai masuk ke pengadilan itu saja. Iya, terima kasih Pak Bakar, Ibu Lira, silakan Ibu.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 Dengan pencurian-pencurian seperti itu, itu menurut saya、ya. Jadi, gayut itu entahlah jadinya 100 tahun atau 200 tahun Tapi ya itu yang harus diterima oleh mereka Ya, terima kasih Bu Holida Selanjutnya Pak Setiawan, silakan Pak Ya, selamat siang Pak ya.、E, Kita ini memang susah ya Pak ya Di sisi lain para penegak hukum disuruh menegakkan hukum dengan tegas Tapi di sisi lain juga ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan Permasalahannya sekarang Kalau kita mau lihat k e pada fokus tindakannya mencuri Itu kan memang jelas salah Terlepas dari soal itu kecil atau besar Nilainya itu kan tetap salah tindakan mencuri itu melanggar hukum Cuma bagaimana caranya Para elit politik kita ini atau penegak hukum kita ini Mencari satu jalan bagaimana caranya mendidik gitu kalau kita hanya main hukum-hukum aja tanpa mendidik ya percuma aja itu aja, terima kasih pak terima kasih pak setiawan pak serto s i l a k a n pak、oh, itu aja. kalau dia curi-curi ini -curi a dikali-kali d i dikali dengan berapa aja ya maaf pak sunarto bisa dikecilkan sedikit volume radionya itu kalau dia begitu dikali aja berapa tahun Gayus korupsinya kan begitu besar, jadi di b a g i a j a jadi Gayus dikali berapa tahun dia masuk dengan koruptor yang lainnya gitu. Yeah. Yeah. Ya, Terima kasih Pak Sunarto.、Kalo、terima kasih Pak Matius. Ya silahkan. s i l a k a n Pak. Ya, itu mah p e n g a d a n g a n saya. Kemarin kan ada anggota DPR bilang katanya kalau yang p a undang-undang itu kalau korupsi 25 juta ke gak usah dihukum ya. u a k u s a h lewat pengadilan gitu k o k yang ini masalah begitu yang 25 juta bagaimana itu itu aja deh oke terima kasih Ibu Diana sama si Sore Halo、uh, kita mengharapkan pejabat-pejabat itu yang, di, yang diurusin jangan uang yang 10 ribu y a kasih kalau anak kecil kan masih、uh, perlu dididik bukan yang anak-anak kecil yang tidak berdosa itu yang diurusin yang koruptor-koruptor yang 100 miliar itu aja yang, yang diurusin Bu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 シーキー。 私たちは、私たちのアパ a トを見て、私たちは、私たちのアート私たちは、私たちは、のアパートを見て、私たちは、私たちのアパートを見て、私たちは、私たちのアパートを見て、私たちは、私たちのアパートを見て、私たちは、私たちのアパートを見て、私たちは、私たちのアパートを見て、私たちは、私たちのアパートを見て、私たちは、私たちのアパートを見て、私たちは、私たちのアパートを すみません。 Pantas-pantas ya itu ya sebetulnya keadilan itu harus d i t i g a h k a n gitu、eh. Jadi yang berbuat salah itu ya harus dihukum y a Cuman masalahnya yang terjadi ini Kadang-kadang yang kelas k a k a p itu yang bebas Sedangkan yang kecil-kecilan ini yang dipermasalahkan Tetapi apabila semua orang sama di depan mata hukum Terus kita laksanakan Terima kasih Kalau s u r a h Pak Andi、Apa? Ya s i l a k a n Mbak Kayaknya ada yang ngomong ya He 何だ 私はあなたはあなたはあなたはあなたはあのたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ itu berita yang diketahui dan memang ini perlu ada tindakan <coughs>、uh, baik itu tindakan ya hukum lah yang pasti karena sudah ada、uh, taksi dan sebagainya ini、uh, se apa semata-mata hanya ingin tujuannya memberikan rasa aman kepada para pedagang ritel komersial i t u kalau t i d a k ada tindakan kami juga n g a k beres juga kebetulan saya juga パスカーに入れてポーズはヨガ、マレカーをオフロード。パックブラザーキータンカタンダンザクオティックボーアオフロジャーンサイユがヨガヨガ。Huh. hebat sekali mereka banyak usianya muda gitu,、uh -huh. langsung kita t a n g g a l i n y a dengan ini dan memang mereka harus di a p a ya di pressure gitu karena tindakan mereka s a m a s a m a dan kelihatannya orang tuanya tidak membina, kemudian、uh -huh. ya sekali g kita pressure dengan seperti kita pressure sampai dia k h i r n y a bisa ngaku dan orang tuanya kita panggil, ya kita hindari aset hukum dengan orang tuanya datang kita hindari aset hukumnya. Ini bisa saya bawa, saya sampaikan ke polisi, tapi kita minta、oh, orang tua dia minta perbaiki, kemudian kita tidak begitu h n y a itu memang butuh anak-anak seperti itu apa sih namanya binaan orang tua yang lebih、yeah. kuat lagi. Nah,、mm -hmm. sekarang kalau seperti kasus seperti ini kan ke kelihatannya sudah tidak ada kesempatan orang tua juga untuk、uh, pelaku korban dengan si, si pelaku ini juga tidak ada. apa namanya, upaya damai antara, dengan orang tua、okay. ya. ini terlanjur kelihatannya begitu. baik, Pak Happy ya, selamat sore、Silahkan. ya, itu anak-anak saja saya dulu juga masih kecil ya nyuri jambu lah nyuri ikan maksudnya ikan n i l o di balong-balong di kolam-kolam tetangga gitu kan ikan iseng lah, itu k e n a k a l a n remaja yang gak perlu harus パンア i ィ i ンスが大事で、ココモジティスキットは、パロリ a タニアさん、カロハウスパティニー。インヤンパロリタニア、ラインパスウィンバギマン、アランポ k a パティカンア、アランマランドカン a ン、アイカタさん、パン a ディランス、ジ a ータン、ジャータン、ジャー e ン、ジャータン、ジャータン、ジャータン、ジャータン、ジ a ー a ン、a ャータン、ジャータン、ジャータン、ジャータン、ジャータン、ジャータン、ジャータン、a ャ a n anak-anak begini ya kontrol sosial kemudian orang tuanya Pendidikan agamanya, sekolahnya itu yang lebih ditekankan.、Lah. Tidak perlu sampai ke ini k r a u malah. Mereka s u d a h dihukum, kemudian gede-gedenya ujung-ujungnya jadi perampok juga nanti. Kalau ngerasa sudah merasa apa namanya,、um, kan di tap nanti kan kriminal. Tapnya itu melekat lagi sampai tua. Dan anak seperti itu mungkin ngerasa sudah tanggung lah, sudah jadi penjahat ya penjahat sekalian.、Hmm. Tidak mendidik lah, tidak mendidik lah. Jadi Sampai ke kejaksaan sudah tidak mendidik menurut saya. Oke.、Okay.